E aí pra... I'm gonna be yang datang nawarin Iko, dia mau ajak kalian jalan. Katanya mau lihat menara Eiffel, lihat air terjun Niagara, lihat tembok Cina, lihat Disneyland, keliling Los Angeles, keliling Hollywood. Eh konon tuh cowok tuh kaya banget. nih.、Hmm. Tapi yang nyebelin ujungnya tuh dia nawarin Iko juga. Dia bilang gini nih, mau jadi istri kedua atau jadi simpanan? Kayak deposito aja ngapain juga lagi? Amit- amit deh. Kata -kata -kata. バイバイ。